Mitra bisnis, bisnis Indonesia menulis, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menutup perizinan penambahan armada travel untuk rute Jakarta-Bandung. Selain karena Pemkot Bandung menilai lalu lintas di Bandung sudah terlalu padat, serta membutuhkan waktu untuk pemenahan, b alasan penutupan ini juga untuk melindungi persaingan bisnis antar operator jasa perjalanan dengan mikro bis di rute tersebut. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Organda Jawa Barat, Ardian s Cah. p a r d i a n s y a h apa komentar Anda? Angkutan travel itu sebenarnya kan tren yang terjadi dengan adanya jalur tol baru, yaitu Bandung-Pularang ya. Dan ini bisa dikatakan sedikit banyak membantu atau mengurangi jumlah angkutan pribadi yang selama ini e, melintas e, di jalur tersebut. Karena banyak pengguna angkutan pribadi yang sekarang beralih ke angkutan travel Namun kita juga lihat bahwa pertumbuhan travel ini cukup signifikan. y Artinya a cukup signifikan bahwa ada、e, growth yang terjadi akibat、e, adanya b e s a r permintaan masyarakat. Nah ini yang harusnya dievaluasi oleh、e, pemerintah. Artinya perhubungan baik dinas perhubungan maupun kementerian perhubungan. Bagaimana Anda menilai kendaraan yang digunakan para travel? Ya Kalau yang sekarang terjadi itu kan oleh angkutan-angkutan p e r u s a h a a n resmi. di mana kepastian pelayanan itu、eh, jelas ada artinya jelas ada penumpang dijamin oleh asuransi kemudian、eh, pertanggung jawaban dari perusahaan juga ada, artinya dari segi standar pelayanan, kemudian、eh, apa namanya、eh, kepastian ya, itu juga ada jadi, ada saran lain mengenai hal ini? kalau saran kami adalah、eh, agar dinas perhubungan atau kementerian itu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Kebutuhan dan apa namanya tren perkembangan travel ini baru kemudian melakukan kebijakan, apakah itu misalnya penutupan sementara. Penutupan sementara ini dilakukan untuk mempertahankan atau apa namanya, supaya persaingan maupun peningkatan pelayanan atau、e, pelayanan yang diberikan itu tetap. Jadi, tidak ada penurunan pelayanan, namun juga penutupan ini harus ada batas waktunya. Artinya ada batas waktunya, nanti kalau misalnya ternyata permintaan masyarakat itu terjadi pertumbuhan, nah pemerintah harus mau membuka, artinya membuka kembali dengan catatan harus selektif. Demikian Ardian Syah, saya Kiki Wijaya.